Saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Bu Rucah, apa komentar anda? Saya atas nama Komnas Perempuan, saya tidak setuju dengan peraturan pelarangan perempuan duduk mengangkang. Kalau misalkan kaitannya adalah dengan soal etika lokal, dengan soal syariah Islam, etika lokal agseh, yang saya ketahui tidak ada aturan larangan perempuan duduk mengangkang. Karena dalam konteks sejarah di Aceh, beberapa perempuan pahlawan di Aceh, mereka berjuang juga dengan mengendarai kuda. Artinya, duduk pun juga pakai duduk mengangkang. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan Islam, saya kira dalam sejarah Islam, misalkan Siti Aisyah, dari Rasulullah juga ya. Dia juga Panglima Perang Jamal juga menggunakan onta. Saya kira ini mengada-ada peraturan daerah yang dibuat oleh Walikota Lok Sumawe. Apalagi kalau kita kaitkan dengan persoalan keamanan dan keselamatan perempuan yang sedang yang sepeda motor atau yang membunceknya. Karena fakta lapangan perempuan-perempuan yang duduk menyamping itu justru potensial mengalami tidak selamat. Karena bisa saja dengan menggunakan rok perjalanan jauh ini lebih membahayakan daripada ketika perempuan duduk mengangkang Kalau alasannya adalah terkait dengan untuk menjaga, untuk tidak mengundang fitnah misalkan Saya kira yang namanya orang duduk menyamping pun itu juga akan kena gitu ya pada yang mengendarai gitu ya Justru duduk malah bisa membuat jarak, karena sebelum misalkan rem itu digunakan, dia bisa berjaga-jaga. Alasan yang rasional saya kira terkait dengan duduk mengangkang ini tidak logis. Yang jelas kalau itu jadi perda, itu perda yang sangat dipaksakan karena sebuah peraturan daerah hadir. tentunya penting dari kajian sosiologisnya, itu juga bagian yang penting untuk dilihat artinya apakah pernah dilakukan riset gitu ya. Kalau Lebih baik kah gitu dengan duduk menyamping daripada duduk menganggang? Apakah memang pernah terjadi persoalan-persoalan yang tidak baik ketika duduk menganggang? Kok tiba-tiba misalkan wali kota punya inisiatif bikin sebuah Kebijakan dimulai dari surat edaran sambil kedepannya membuat sebuah peraturan daerah. Ini artinya jika wang negara dipinatkan untuk membuat sebuah kebijakan yang sahaja ini mubazir, karena sahaja masyarakat akan menolak keras, gitu ya. Tapi bu, apakah sah sah saja setiap daerah mengklaim memiliki karakternya masing masing, seperti Aceh misalnya? Kalau karakter daerah Aceh, saya melihat Aceh secara keseluruhan tidak memiliki karakter misalkan perempuan harus duduk menyamping, tidak ada dalam sepeda motor. Kita bisa nanya ya, perempuan-perempuan Aceh yang biasa mengendarai atau dia membonteng sepeda motor, dari sisi keamanan, aman mana gitu? Duduk menyamping atau duduk dengan mengangkang? Misalkan kalau kita bandingkan di Malaysia saja, Malaysia juga sudah justru mengatur perempuan-perempuan untuk menjaga keselamatannya, untuk tidak juga menyamping, jadi model mengangkan itu yang kemudian dipandang lebih baik. Melihat perda yang masih dalam tahap uji coba selama sebulan ini, tinjauan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh Walikota kota Bu? Kalau yang diatur adalah perempuan, penting menanyakan pada para perempuan-perempuan yang biasa menggunakan sepeda motor. Apakah kebijakan ini lebih baik dikeluarkan atau tidak perlu kebijakan ini? Karena kalau kita bicara soal etika, bicara soal moral, itu kan bukan urusan negara. Ini sebenarnya adalah urusan para ulama, saya kira. Ada himbauan Bu, untuk masyarakat yang kontra terhadap perda ini harus bertindak seperti apa? Dan juga untuk wali kota Loksemawi sendiri? Penting melakukan komunikasi dengan para ulama, dengan kepala daerah, dengan DPR, saya pikir bagian penting ya untuk mencoba mewacanakan kalau misalkan selama ini banyak media telah memulai mewacanakan kalau ternyata memang mayoritas atau kebanyakan tidak setuju ya, penting untuk dijunjungi ulang oleh Wali Kota Leksumawi untuk tidak memaksakan membuat sebuah kebijakan yang ini bisa saja mubazir ya. Saya berharap Pak Suaid Yahya bisa mencoba meninjau ulang gitu ya Masukan-masukan masyarakat yang saya pikir masyarakat ini cukup banyak Lingkar Aceh, di luar Aceh, kemudian beberapa lembaga negara yang juga banyak bicara Untuk tidak penting membuat sebuah kebijakan terkait dengan larangan hidup mengangkang Kalau memang ini berkentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan aturan-aturan lainnya ya Sebaiknya untuk ditangguhkan, tidak perlu membuat sebuah kebijakan ini Demikian Wakil Ketua Komnas Perempuan Mas Rucah, saya Wendy Lim.